nggak punya duit untuk bayar hotelnya ayo, aduh enggak usah kuatir deh, kita kan udah punya teorinya, tinggal praktekin, begitu kita praktekin aja sekarang ya, ayo, ayo kita mau pulang nih ya, oke okay. itu satu, dua, tiga. Ya. Oya, Ngoya, collega. Of dat hij doet dulu ya. Oké, oh, dat tidur ik. Ik tidur? Ya, Oke deh. Yuk, eh, voor een kita voor kita mau pulang. kita tuh? een oh, boleh juga tuh. kita voor een boleh. kita voor tidur di rumah. Oke, okay, kita bawa...